bisnis, mungkin satu saat Anda pernah kehilangan handphone Anda, dan di dalamnya ada nomor telepon-nomor telepon penting sebanyak 200 nomor yang hilang separuh, karena belum Anda backup selama 8 bulan terakhir, atau belum Anda backup sama sekali, dan datanya ada di dalam handphone, dan tidak bisa Anda apa-apakan, saya sudah mengalami 2 kali, dan sekarang saya selalu membackup handphone saya tiap bulan Yang kedua mungkin komputer Anda atau notebook Anda pernah kena virus ya. Lalu Anda lupa membackup Datanya hilang Hargisnya rusak Harus Anda format ulang Dan data Anda kerja Belum pernah Anda backup Tapi ada di beberapa komputer lain Dan Anda kumpul-kumpulkan baru terkumpul 70% Yang 30% hilang sama sekali ya. Bahkan saya baru-baru ini website saya Itu kehilangan data. Jadi kalau ada masuk www.anadisantuso.com, Anda akan lihat tidak ada lagi pas rekod tentang seminar saya. Hilang semua. Lalu download saya hilang cukup banyak, 30%. ya Dan kemarin baru saya mengisi ulang. Untungnya Business Wisdom dan di MyBlog tidak hilang sama sekali. ya Sempat di-save oleh asisten saya dan oleh... Bagian komputer saya Dan sekarang saya haruskan mereka Untuk membackup website saya Paling tidak seminggu sekali Sehingga kalau hilang datanya Paling banyak hilang seminggu Mitra bisnis, saya yakin Dengan majunya teknologi, dengan majunya alat Dengan majunya peralatan-peralatan yang canggih, elektronik Kita mengalami banyak hal-hal yang tidak kita inginkan Selalu ada saja Kecelakaan dalam hidup kita Dan apa yang harus kita pelajari dari sini Ada dua hal Yang pertama Kita harus membackup data kita Kita harus mempersiapkan Akan segala kemungkinan-kemungkinan kita Lebih sering daripada Yang sudah kita lakukan sekarang Dan yang kedua Kita harus bersiap-siap Bahwa kita akan mengalami itu Dan mengalami risiko itu Dan dengan itu kita tahu bahwa Kalau kita mengalami apa yang harus kita lakukan Tentu tidak ada perangkat yang sempurna Seperti juga Anda mengasuransikan mobil Anda Mengasuransikan kerumahan ...rumah Anda är kebakaran, eh ternyata det banjir... är tidak siap akan semua kemungkinan. Tapi det kita är siap dalam mempersiapkan diri... ...maka är kita akan lebih ready, lebih är ...untuk mencapai sukses kita... ...dan menghindari kecelakaan-kecelakaan... ...yang det kehidupan bisnis kita. Terima kasih, Mitra som Saya det som är det som är det som är det som är är är Atau Anda dapet mengaktes Dari Facebook saya Tanati Santoso Sukses selalu untuk Anda